Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wa imaamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu muka kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Dan pada kajian yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas dan masuk dalam kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah terbesar dalam fikih Islam. Kaidah tersebut adalah kaidah yang sangat penting Yaitu kaedah al-masyakatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat akan mendatangkan kemudahan. Dengan kaedah ini, kita akan faham bahawa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan rahmat. Agama yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kaedah ini juga kita akan faham bahawa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan kepada pemeluknya kepada umatnya dan dengan kaedah ini juga kita akan bisa melawan was-was rasa ragu-ragu yang sering kita hadapi dalam kehidupan dan sering dibisikkan oleh setan sehingga kaedah ini merupakan kaedah yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita Alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang makna dari kaidah ini. Kita juga sudah membahas tentang dalil yang digunakan sebagai sandaran kaidah ini dan kita juga sudah membahas tentang masyakqah apa saja. Sesuatu yang berat yang bagaimana yang bisa mendatangkan kemudahan di dalam syariat Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang Pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kaedah ini Pembahasan yang berkaitan dengan kaedah ini diantaranya adalah Yang disebutkan oleh para ulama Yaitu tentang sebab-sebab Yang mendatangkan keringanan di dalam syariat Sebab-sebab yang mendatangkan keringanan dalam syariat Islam Pembahasan ini ditulis dan dibahas oleh para ulama Dengan metode istikra Yaitu penelitian-penelitian yang menyeluruh Dalam penelitian-penelitian yang menyeluruh dari dalil-dalil dalam syariat Islam Istiqra adalah penelitian yang menyeluruh dari dalil-dalil dalam syariat Islam Dan pembahasan ini disimpulkan oleh para ulama dengan metode istiqra ini Apa sajakah sebab-sebab yang bisa mendatangkan keringanan dalam syariat Islam Yang pertama adalah safar atau perjalanan jauh ya perjalanan jauh akan mendatangkan masyakah perjalanan jauh biasanya akan mendatangkan masyakah bagi seseorang sehingga wajar apabila syariat Islam menggantungkan kemudahan dengan safar ini makanya syariat Islam tidak mewajibkan puasa bagi orang yang safar Puasa Ramadan menjadi tidak wajib bagi orang yang sedang safar Sehingga dia boleh tidak berpuasa ketika sedang safar Melakukan perjalanan jauh Namun dia harus mengkodaknya di hari lain Faman kanaminkum maridhan atau ala safarin fa min ayamin ukhra Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang artinya barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar maka dia wajib mengqadanya di hari lain apabila dia tidak berpuasa ketika itu ya ini menunjukkan bahawa apabila seseorang sedang safar, dia boleh tidak berpuasa. Seseorang yang sedang safar juga dia boleh mengkosor salat yang berjumlah empat rakaat, ya. Ini juga merupakan keringanan yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab safar atau perjalanan jauh. Sehingga seorang yang safar, ya seorang yang mengadakan perjalanan jauh, dia boleh mengkosor sholat duhurnya menjadi dua rekaat, sholat asarnya menjadi dua rekaat, sholat isyaknya menjadi dua rekaat. Karena memang biasanya orang yang safar akan mengalami keadaan yang memberatkan dia. Ketika sedang safar, seseorang juga diberikan keringanan untuk Menjama solat atau mengumpulkan solat yang asalnya Harus dilakukan di dua waktu Ketika safar boleh dikumpulkan menjadi satu waktu Seperti misalnya solat zuhur dengan solat asar Boleh dikumpulkan Baik di waktu zuhur ataupun di waktu asar Kalau di waktu zuhur namanya jamak takdim Kalau di waktu asar namanya jamak takkhir ya mengumpulkan di waktu akhir kalau yang tadi jamak takdim mengumpulkan di waktu yang yang awal maghrib juga boleh di jamak dengan isya ya solat maghrib boleh di jamak dengan isya ketika seseorang sedang melakukan safar dan dia butuh untuk mengumpulkan dua solat tersebut ya kalau mengumpulkannya di waktu maghrib namanya jamak takdim yaitu mengumpulkan di waktu awal dan kalau mengumpulkannya di waktu isya namanya jamak takhir, ta mengumpulkan di waktu akhir. Dan harus diketahui ya bahwa cara mengumpulkan, ya solat apa saja yang bisa dikumpulkan ini harus sesuai dengan dalil. Ya makanya yang bisa dikumpulkan hanya empat solat saja dan itu pun. Eh, harus di antara dua sholat, misalnya zuhur dan asar, dan maghrib dengan isya Tidak bisa misalnya kita mengumpulkan sholat asar dengan sholat maghrib. Kita tidak bisa mengumpulkan sholat asar dengan sholat maghrib. Tapi e, cara mengumpulkan sholat tersebut sudah ditentukan oleh syariat. Zuhur dengan asar, maghrib dengan dengan isya. Kita juga tidak boleh mengumpulkan misalnya Isya dengan Subuh atau Subuh dengan Zuhur. Ini tidak diperbolehkan karena kita mendapatkan keringanan dari syariat dan syariat sudah mengatur tentang keringanan masalah menjamak tersebut. <tuh> Inilah safar ya. Dengan safar seseorang bisa mendapatkan keringanan-keringanan dalam dalam syariat. Misalnya dalam safar juga dalam keadaan safar seseorang menjadi tidak wajib untuk sholat jum'ah. Ini juga keringanan yang diberikan oleh syariat ketika seseorang sedang safar. Ketika sedang safar seseorang juga tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika mendengar adzan, ya ketika sedang melakukan safar ya perjalanan tidak tidak wajib bagi dia apabila mendengar adzan kemudian menghentikan safarnya menghentikan safarnya menghentikan perjalanannya untuk ke masjid ini menjadi tidak wajib Allah menggugurkan kewajiban tersebut karena biasanya orang yang safar ya dia dalam keadaan ya yang berat dalam keadaan mashakkah oleh karenanya mashakkah ini atau keadaan yang berat ini eh, dijadikan oleh syariat sebagai eh, sebab datangnya kemudahan bagi orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua, sebab yang bisa mendatangkan keringanan atau kemudahan adalah sakit ya. Sakit ini juga bisa mendatangkan banyak keringanan di dalam syariat Islam. Tentunya bukan semua sakit ya. Tentunya bukan semua sakit secara mutlak, tapi sakit yang menjadikan seseorang berat melakukan e, syariat Islam seperti ya sakit yang menjadikan seseorang berat dalam melakukan ibadah puasa. Ini akan menjadikan orang tersebut yang tidak diwajibkan puasa ketika sakitnya. Walaupun dia harus harus mengqadanya saat dia sudah sembuh dari sakitnya. Sakit juga bisa menjadikan seseorang boleh menjamak sholat, ya. Kalau misalnya seseorang sangat berat untuk melakukan sholat di setiap waktunya saat dia sedang sakit, maka saat itu dia boleh menjamak sholatnya, ya. Namun yang harus diperhatikan di sini dia tidak boleh mengkosor, dia tidak boleh meringkas sholatnya, meringkas sholat empatnya menjadi dua, tidak boleh mengkosor, khusus bagi mereka yang Safar, ya, mengkosor khusus bagi mereka yang yang safar. Adapun menjamak, maka tidak khusus bagi mereka yang safar. Tapi ketika dibutuhkan, maka kita bisa menjamak solat kita. Dan orang yang sakit, ya, dalam keadaan-keadaan tertentu sangat membutuhkan e, mengumpulkan solatnya, ya, yang boleh dikumpulkan. Apalagi Ya orang-orang yang sakitnya sangat parah, ya sakitnya sangat parah, dan dia sulit ya untuk mencari orang yang misalnya eh, mengudukkan dia, misalnya sulit mencari orang yang selalu bersama dia. Ya keadaan-keadaan seperti ini ya menjadikan seorang yang sakit bisa menjamak sholatnya, namun tetap saja tidak boleh mengkalsor eh, sholatnya. Apalagi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan untuk menjamak sholatnya. Seperti misalnya ketika akan melakukan e, operasi. ya, Misalnya seseorang sakit dia harus menjalani operasi dan operasinya tersebut akan menghabiskan waktu yang lama sehingga menjadikan dia tidak bisa sholat. Ya, misalnya operasi mulai jam 11 sampai jam 4 misalnya. Dokter memperkirakannya demikian Maka bagi dia bisa menjamak takhir Solatnya ya. Jadi solatnya di waktu asar Solat duhur Sama solat asar Misalnya lagi Kalau misalnya operasinya mulai jam 2 siang Sampai jam 6 Berarti Waktu asarnya nanti akan hilang Maka boleh bagi dia Untuk menjamak takdim Jadi dia sebelum operasi Dia mengumpulkan dua solatnya yaitu sholat zuhur dengan sholat asar kemudian setelah itu operasi seperti ini dibolehkan ya seperti ini dibolehkan karena syariat memberikan keringanan kepada orang yang <tuh> sakit untuk e, menjamak sholatnya kemudian orang yang sakit juga bisa mendapatkan keringanan ketika e, dia tidak bisa menggunakan air ya air ada di depannya Ya, di rumah sakit ada air. Tapi dia tidak bisa mempergunakan air tersebut. Mungkin karena sakitnya ya menjadikan dia e, tidak boleh terkena air. Mungkin luka bakar misalnya, ya. Luka bakar di sekujur tubuhnya. Kalau dia menggunakan air, maka luka tersebut akan semakin parah, ya. Orang yang seperti ini dibolehkan bagi mereka untuk bertayamum, ya. Untuk bertayamum dan ini e, sangat memudahkan e, bagi mereka yang sakitnya demikian. Ya. Ini e, diantara keringanan-keringanan yang di, bisa dilakukan atau diberikan oleh syariat kepada orang yang yang sakit. Kemudian yang ketiga sebab yang bisa mendatangkan keringanan. Adalah sebab terpaksa ya, Terpaksa Atau dipaksa Terpaksa oleh keadaan Atau dipaksa oleh orang lain Ini Juga sebab yang bisa Mendatangkan keringanan Ya, Misalnya ada orang ya, Yang sedang berpuasa Kemudian dipaksa oleh orang lain Misalnya ditodongkan pistol Kalau kamu tidak membatalkan puasa kamu Maka kamu akan saya bunuh ini pemaksaan. Maka ketika dia makan karena terpaksa yang tidak mungkin dia hindari, maka seperti ini bisa menjadi keringanan bagi dia untuk makan dan puasanya tidak batal. Makan dan puasanya tidak tidak batal. Begitu pula pemaksaan-pemaksaan yang lainnya. Misalnya ya ada orang yang dipaksa untuk mentala istrinya, dipaksa untuk mentala istrinya dengan paksaan. Yang sangat membahayakan dia Akhirnya dia mengucapkan kata-kata talak Orang yang seperti ini mendapatkan keringanan Keringanan dari syariat untuk mengucapkan hal tersebut Dan dia ya tetap bersama istrinya Ya talaknya tidak jatuh Karena apa? Karena dia mengucapkan hal tersebut dengan terpaksa Tidak dari hatinya ya. Begitu pula Ketika seseorang dipaksa untuk Mengatakan kata-kata kufur ya, Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran Man billahi min ba'di imanihi Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman Walakin man syaraha bil kufri sadran Fa'alayhim ghadabun minallah Walahum azabun azim Barang siapa yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia kufur tersebut ya dari hatinya dengan sukarela maka kufurnya tersebut setelah keimanan dia orang ini murtad dan dia murtadnya dari hatinya ya dengan sukarela tidak ada yang memaksa dia maka <coughs> Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada dia dan baginya azab yang pedih kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih Tetap teguh dengan keimanannya Allah mengecualikan Jadi orang yang kufur dengan lisannya Tapi hatinya tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia kufur dengan lisannya karena dipaksa Maka orang tersebut mendapatkan keringanan Keringanan berupa imannya tetap dianggap ada dia dianggap tidak murtad walaupun dia mengeluarkan kata-kata yang menjadikan dia kufur ya dan ayat ini ya, turun ketika salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ammar bin Yasir dipaksa untuk dipaksa untuk e, mengucapkan kata-kata kufur ya dengan dia mengucapkan kata-kata kufur dia akan selamat dari penyiksaan. Akhirnya Ammar ibn Yasir mengatakan kata-kata kufur tersebut dan benar dia dibebaskan. Ya. Ketika itu Ammar ibn Yasir merasa tidak tenang dengan perbuatannya ini dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya turunlah ayat ini. Ayat yang mengecualikan Orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur bahwa mereka tetap dalam keimanannya. Ini termasuk diantara contoh-contoh e, bahwa keterpaksaan bisa mendatangkan kemudahan bagi seseorang. Misalnya ada orang yang yang di diikat, ya orang diikat, kemudian. <tuh> dilemparkan ke anak kecil. Orang diikat kemudian dilemparkan ke anak kecil. Akhirnya anak kecil tersebut mati. Akhirnya anak kecil tersebut mati. Maka orang yang demikian ya tidak menanggung akibat dari kematian anak itu. Kenapa demikian? Karena dia dipaksa, ya. Dengan keadaan demikian dia dipaksa. Dipaksa untuk Menjadi sesuatu yang bisa menjadikan anak kecil tersebut mati Dan dia tidak bisa apa-apa ya Dia dilemparkan Dia tidak rela dengan keadaan tersebut Orang yang demikian ya Tidak menanggung akibat dari perbuatannya ya. Namun Ada hal-hal yang dikecualikan dalam hal ini Misalnya Ketika seseorang Dipaksa untuk membunuh orang lain Ya pistol sudah ditodongkan di kepalanya misalkan. Tapi dia dipaksa untuk apa? Membunuh orang lain, ya. Ketika keadaannya demikian, ya maka dia tidak boleh membunuh orang lain. Karena mafsadatnya sama-sama besar. Ya, mafsadatnya sama-sama besar. Sehingga dia tetap harus ya menerima. Kalau dia dibunuh dan dia tidak bisa melawan, ya dia harus menerima keadaan itu Kalau dia bisa melawan, lawan Kalau tidak bisa melawan, maka dia harus menerima Lebih baik dia dibunuh daripada membunuh orang lain ya Ini dikecualikan kenapa? Karena mafsadahnya sama-sama besar ya Mafsadahnya sama-sama besar Atau bahkan membunuh orang lain mafsadahnya lebih besar bagi dia Karena kalau dia dibunuh dia tidak melakukan dosa. Tapi kalau dia membunuh orang lain maka dia melakukan dosa dan orang lain tersebut terbunuh. Ya maka eh, karena keadaan yang demikian ya maka paksaan yang seperti ini ya tidak menjadikan orang tersebut dibolehkan untuk membunuh orang lain. Tapi kalau paksaan tersebut ya untuk melakukan hal-hal yang lebih kecil daripada mafsadah yang akan di, e, diterima oleh dia maka hal tersebut di, diperbolehkan ya sebagaimana contoh-contoh yang, yang e, diperbolehkan tadi dipaksa untuk tidak puasa ya dipaksa untuk membatalkan puasanya ini mafsadahnya lebih ringan dia ya. dia tetap bisa menjaga dirinya dan puasanya ini hak Allah subhanahu wa taala dan di dalam hatinya dia tetap e, tidak Meridai keadaan tersebut Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan Ya Kemudian dipaksa untuk mentala istrinya Dipaksa Misalnya tadi ya Untuk mengatakan kata-kata kufur ya. Ini e, Mundaratnya Mundarat untuk melakukannya lebih ringan Ya Sehingga Dia dibolehkan untuk melakukan Paksaan-paksaan tersebut Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak e, memberikan dosa kepada dia karena dia melakukan tersebut dengan dengan keadaan terpaksa berbeda dengan orang yang tadi ya dilemparkan ke anak kecil ya dia tidak melakukan apapun dia hanya menjadi alat yang e, dengannya anak kecil menjadi e, bisa bisa mati karenanya dia hanya menjadi alat dia tidak melakukan apapun orang yang seperti ini e, tidak menanggung akibat dari Eh, akibat dari perbuatannya yang bisa menjadikan orang lain terbunuh ya karena dia tidak melakukan apapun yang melemparkan dia orang lain bukan bukan diri dia <tuh> kemudian yang berikutnya sebab yang bisa mendatangkan keringanan atau kemudahan adalah lupa lupa ya bisa mendatangkan kemudahan dan keringanan bagi seseorang ya karena syariat Islam ini adalah syariat yang memberikan kemudahan bagi umatnya ya kalau lupa ini tidak mendatangkan keringanan maka ini sangat memberatkan kaum muslimin makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan lupa ini sebagai sebab keringanan sebagai sebab kemudahan tidak mungkin ada orang yang bebas dari lupa. Tidak mungkin ada orang yang bisa selamat ya dari e, keadaan lupa ini. Bahkan ya setiap orang yang sering, setiap orang sering e, dihinggapi oleh lupa ini, ya maka Islam memberikan keringanan kepada umatnya apabila dia lupa. Ya Misalnya ketika seseorang meninggalkan sholat Dia lupa meninggalkan sholat wajib Misalnya waktu zuhur ya Dia tidur Dia tidur, bangun Kemudian ngobrol dengan temannya Ngobrol keenakan, akhirnya sampai asar Dengar adhan asar, dia baru ingat Ternyata dia belum sholat zuhur. Maka orang yang demikian. ya Tidak berdosa karena lupanya. Dia diberikan keringanan oleh Allah SWT. Diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Sehingga dia tidak berdosa. Dalam meninggalkan sholatnya. Tapi dia wajib mengkodak sholatnya. Dia wajib mengqada salatnya. Misalnya lagi, ya, dan ini ada hadisnya ya. Man nasiya salatan nama anha fakaffaratuha an yushalliha idza zakaraha. Barang siapa yang lupa terhadap salatnya atau dia tidur sehingga tidak salat, maka tebusannya adalah dengan dia salat ketika dia ingat atau ketika dia bangun dari tidurnya inilah hadis yang khusus yang menunjukkan bahwa ketika orang lupa ya Allah memberikan keringanan kepada kepada dia sehingga dia tidak berdosa dalam melakukan hal tersebut yang asalnya dosa besar ya meninggalkan sholat dosa besar tapi karena dia meninggalkannya karena lupa atau karena tidur maka dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Allah tidak menganggapnya sebagai dosa. Tapi cukup bagi dia untuk menggantinya di waktu lain ya, ketika dia mengingatnya. Begitu pula ketika puasa, ya. Ketika puasa ya, apabila orang lupa kemudian makan ya dan makannya sampai kenyang misalnya makanya sampai kenyang sudah minum, ya tiba-tiba dia ingat bahwa ternyata hari itu adalah hari dia puasa. Karena ketika orang puasa Senin Kamis ya, kadang-kadang demikian ya, karena Selasa Rabunya dia tidak puasa, Jumat Sabtu Ahadnya dia tidak puasa, dia puasa Senin dan puasa hari Kamis ya, kadang-kadang orang lupa, ya apal apalagi kalau bersama teman-temannya yang tidak berpuasa. Teman-temannya makan, minum tiba-tiba dia disugui dengan suguan Akhirnya dia minum dengan <coughs> dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa puasanya. Akhirnya minum atau makan sudah kenyang baru baru ingat ya. Maka yang demikian ya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan puasanya dan puasanya tetap sah, dianggap sempurna. Ya. man nasiya wa saim fa akala syarib falyutimma sawma fa inna ma at'amahullahu wa Ya hadis ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya salatnya kuat dan <tuh> artinya adalah barang siapa yang lupa ketika dia sedang berpuasa sehingga dia makan dan minum maka sempurnakanlah puasanya. Teruslah dia berpuasa, lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan makan kepada dia dan memberikan minum kepada dia. Ini eh, contoh bahwa dengan lupa ya seseorang bisa mendapatkan keringanan, ya. Seperti misalnya lagi ya, lupa yang bisa menjadi contoh dalam hal ini adalah <tuh> Seperti ketika seseorang sholat ya. Seseorang sholat Sampai selesai sholatnya Ternyata dia lupa bahwa bajunya tadi terkena najis Bajunya tadi terkena najis Dia lupa mengganti bajunya Orang yang seperti ini mendapatkan keringanan di dalam syariat, ya. Salatnya dianggap sah dan dia tidak berdosa. Padahal kalau dia tahu maka salat dalam keadaan demikian mendatangkan dosa, ya. Mendatangkan dosa dan salatnya tidak sah. Kalau dia sudah tahu dan dia bisa menggantinya, tidak ada uzur bagi dia. Dia solat dalam keadaan demikian, ya maka solatnya tidak sah. Tapi karena lupa sampai selesai solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, eh, bukan mengampuni Allah Subhanahu Wa Taala tidak menganggapnya berdosa dan solatnya dianggap sah. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah solat, pernah solat dengan memakai sandalnya ketika di tengah-tengah sholat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibisiki oleh oleh e, Jibril, ya dikasih tahu oleh Jibril bahwa sandalnya ada kotorannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sandal ketika itu. Dan Subhanallah para sahabat ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sandalnya, mereka semuanya melepaskan sandalnya. Mereka mengira bahwa itu termasuk di antara amalan di dalam sholat Atau mengira bahwa e, Memakai sandal Di dalam sholat ketika itu dilarang Akhirnya e, Ketika Rasulullah SAW Rasulullah bertanya kepada mereka Kenapa kalian e, Lepas sandal kalian Kemudian mereka menjawab Karena kami melihat engkau melepas sandalmu Wahai ya Rasulullah SAW Rasulullah s.a.w. E, menjelaskan apa yang terjadi Ketika itu Jibril ya, memberikan e, memberitahu Rasulullah s.a.w. bahwa di sandalnya ada najis Ini menunjukkan bahwa ketika kita e, sholat dan ada najis di tubuh kita, kita tidak tahu Itu menunjukkan bahwa sholat kita terbesar Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. memakai sandalnya dari awal sholatnya jadi ada sebagian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada najisnya ketika itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganggu salat beliau. Sehingga eh, para ulama mengambil kesimpulan bahwa apabila seseorang ya salat dengan najis tapi dia dalam keadaan lupa, maka hal ini ya bisa mendatangkan kemudahan bagi dia sehingga sholatnya sempurna dianggap sempurna dan tidak perlu mengulanginya lagi. Begitu pula apabila seseorang lupa tidak tasyahud misalnya lupa tidak tasyahud <tuh> dalam sholatnya akhirnya dia meninggalkan tasyahud awal ya orang yang demikian ya kalau dia tidak lupa dia tidak boleh melakukan ini tidak boleh melakukan ini Tapi karena dia lupa akhirnya dibolehkan Dibolehkan dan dia disunahkan untuk bersujud sahwi ya, Banyak ya Banyak contoh-contoh dalam syariat Islam Yang menunjukkan bahawa lupa bisa e, mendatangkan kemudahan bagi seseorang Kemudian yang kelima adalah ketidaktahuan Ketidaktahuan bisa mendatangkan kemudahan bagi seseorang. Tentunya ketidaktahuan di sini adalah ketidaktahuan yang mendatangkan uzur, ya. Ketidaktahuan yang merupakan uzur bagi dia. Seperti misalnya ketidaktahuan yang memang eh, dia tidak mungkin tahu masalah itu. Orang baru masuk Islam misalnya, ya. Orang baru masuk Islam tidak mungkin dia mempelajari Islam langsung semuanya. sehingga apabila misalnya dia baru masuk Islam, kemudian setelah itu minum khamer misalnya, minum khamer, dia mengira khamer tersebut halal, ya, orang yang demikian, ya ketidaktahuannya ini udur bagi dia, maka dia tidak tidak dianggap berdosa ketika itu, misalnya lagi Orang awam misalnya Orang awam Kemudian dia sholat Dia sholat Setelah dia sholat Mendengar ada orang bersin Kemudian orang tersebut Berbisik Alhamdulillah Karena ini dibolehkan di dalam sholat Walaupun dalam sholat ya, Dibolehkan mengucapkan Alhamdulillah Dengan suara lirih Orang tersebut mendengar akhirnya bilang Ya rahmuk Allah misalnya, ini tidak tidak diperbolehkan, ya ini tidak diperbolehkan menjawab yang demikian. Tapi karena dia orang awam tidak tahu hukumnya, maka dianggap sholatnya tetap tetap sah dan dia tidak berdosa. Ya ketidaktahuan yang seperti ini ya e, wajar, ya wajar karena dia orang awam, dia bukan talibul ilam atau penuntut ilmu. Dan ketidaktahuan yang seperti ini yang wajar ya bisa menjadi e, uzur atau bisa mendatangkan kemudahan bagi bagi seseorang. Kemudian termasuk di antara ketidaktahuan yang seperti ini adalah ketidaktahuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa ija'al lana ilahan kama lahum aliha buatkanlah untuk kami tuhan seperti mereka punya tuhan-tuhan. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sungguh sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang tidak tahu. Ya. Ini ketidaktahuan yang memberikan uzur ya walaupun <tuh> kaumnya Nabi Musa seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala dan nabi Musa memberikan uzur kepada mereka dengan mengatakan kalian orang yang tidak tahu ya dan bukan berarti ketika itu mereka kufur tidak tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tidak tahu maka hal tersebut menjadi uzur bagi bagi mereka ketidaktahuan yang tidak menjadi uzur adalah ketidaktahuan yang tidak wajar ketidaktahuan yang tidak wajar. Misalnya, ada orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku muslim mencela Allah. Ini ketidaktahuan. Kalau dia mengatakan saya tidak tahu kalau mencela Allah itu bisa menjadikan kufur. Ini ketidaktahuan yang tidak wajar. Seperti ini tidak mendatangkan keringanan di dalam syariat Islam. Dia tetap dianggap kafir. Walaupun dia mengatakan tidak tahu walaupun dia mengatakan benar-benar tidak tahu karena ini sesuatu yang sangat e, sangat jelas di dalam syariat Islam. Misalnya ada orang yang merendahkan para nabi misalnya mencela nabi atau menuduh nabi. Ada orang-orang yang menuduh nabi bahwa nabi itu bisa saja dia salah dalam menerima wahyu. Bisa saja yang dibisikkan kepada dia adalah bisikan setan bukan bisikannya malaikat. Jibril yang membawa wahyu kepada beliau Ada orang-orang yang demikian Ini sesuatu yang sebenarnya sangat jelas di dalam Islam Bahawa Nabi adalah seorang yang maksum Tidak boleh bagi kita menuduhnya Bahawa beliau salah misalnya Dalam menerima wahyu Sesuatu yang sangat jelas seperti ini Ya tidak menjadikan seseorang diberikan udhur Atau diberikan kemudahan atau keringanan di dalam di dalam syariat Islam yang dimaksud dengan ketidaktahuan di sini adalah ketidaktahuan yang wajar dan kewajaran ini berbeda-beda dari orang ke orang ya. Kemudian yang berikutnya yang bisa menjadi sebab datangnya keringanan dan kemudahan dalam syariat Islam adalah sulitnya menghindari sesuatu ya. Keadaan sulit menghindari sesuatu. Ini bisa menjadi eh, sebab datangnya keringanan di dalam di dalam syariat Islam, ya. Misalnya sekarang di internet. Kita harus masuk internet untuk misalnya eh, informasi untuk eh, membaca kabar berita. Tapi sulit bagi kita untuk benar-benar bisa bebas dari sesuatu yang diharamkan misalnya gambar-gambar yang menampakkan aurat. Ini sesuatu yang sekarang sangat sulit untuk dihindari apalagi di dunia internet. Ya. Maka ketika niat kita adalah untuk mencari informasi yang sangat penting bagi kita atau untuk mencari ilmu atau untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan, ya. Maka hal tersebut menjadi eh, sebab yang mendatangkan keringanan bagi kita ya asalkan jangan sampai kita malah tergoda untuk melihatnya terus-menerus misalnya. Kita harus berusaha untuk menghindari menghindari hal tersebut. Maksudnya menghindari di sini kita harus berusaha menjaga pandangan ya. Yang kita inginkan yang mana itu yang kita yang kita lihat ya. Ini merupakan sesuatu yang sekarang sangat sulit untuk untuk dihindari. Dan hal tersebut ya Menjadi sebab datangnya keringanan Termasuk Di antara contoh dalam masalah ini Adalah Buku-buku Ya, buku pelajaran Buku-buku pelajaran itu sulit bagi kita Untuk mendapatkan buku pelajaran SMP atau SMA Yang mereka sudah dewasa Yang bebas dari gambar Gambar bebas dari gambar penerbit-penerbit rata-rata ya memasukkan gambar-gambar padahal itu benar-benar bukan gambar yang fotografi kalau gambar yang fotografi para ulama eh, ada perbedaan pendapat di antara mereka ini benar-benar gambar tangan dan itu untuk orang dewasa sudah balik orang SMP SMA ya gambar-gambar yang seperti ini ya kalau bisa memang dihilangkan ya tapi <tuh> kalau sangat memberatkan hal tersebut menjadi menjadi se sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan, ya. Yang penting jangan dipajang, ya, e, disimpan di tempat yang yang tidak terlihat, ya gambar tersebut. Ini sesuatu yang menjadi contoh bahwa apabila sesuatu tersebut sulit untuk dihindari, maka syariat Islam memberikan keringanan kepada kepada umatnya, kepada umatnya untuk tetap Melakukan hal tersebut Ya walaupun Ada uh, Sesuatu yang dilarang oleh syariat sebenarnya Tapi sulit untuk dihindari Contohnya lagi seperti sekarang Suara musik di pasar-pasar ya Kita tidak boleh Sebenarnya mendatangi suara musik Tapi Hal tersebut ada Di pasar Kita ingin misalnya Masuk ke sebuah uh, Rumah makan Rumah makan sulit bagi kita, ya dan sangat jarang rumah makan yang tidak ada musiknya. Kita sangat sulit untuk mendapati hal tersebut, tapi itu sudah merupakan sesuatu yang eh, sulit untuk dihindari. Sehingga hal tersebut menjadikan kita boleh memasuki rumah makan tersebut walaupun ada musiknya. Yang penting kita tidak eh, berhasrat atau bermaksud mendengarkan musik tersebut. ya Contohnya lagi tempat permainan anak-anak. Anak-anak minta main, tapi sulit untuk mencari tempat main anak-anak yang ada, tidak ada musiknya Sulit untuk mencari hal tersebut, ini sulit dihindari Sehingga hal ini menjadi keringanan bagi kita untuk tetap uh, uh, melakukan hal tersebut ya. Yang penting kita tidak meniatkan diri untuk menikmati musiknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan Kekurangan ya kekurangan yang ada pada diri manusia bisa mendatangkan keringanan ini yang ketujuh ya yang ketujuh eh, kekurangan misalnya orang yang cacat orang yang cacat sehingga orang tersebut misalnya tidak bisa sholat dengan sempurna ya maka syariat islam memberikan keringanan bagi bagi dia untuk sholat sesuai dengan kemampuan dia ya orang yang cacat misalnya sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa misalnya seumur hidupnya tidak bisa dia bertahan tidak makan selama 5 jam misalnya karena kekurangan yang ada di tubuhnya misalnya orang yang seperti ini diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah ya dia dihukumin seperti orang yang tua rentah yang tidak mampu untuk untuk berpuasa misalnya dia punya cacat autis misalnya punya autis dan sulit untuk diberikan pengertian sehingga kalau ingin apapun dia akan lakukan Orang yang seperti ini Misalnya dia tidak mampu untuk berpuasa Tidak bisa Akal dia tidak sampai ke sana Kalau ya, mau makan, makan saja dia Padahal sebenarnya dia diarahkan kesan, ke, eh, Ketika dikasih Pengertian dia bisa Tapi dia tidak tahan Orang yang seperti ini juga Diberikan eh, keringanan Orang-orang yang cacat ya Baik cacat fisik ataupun cacat mental Diberikan Keringanan oleh oleh syariat bahkan orang-orang yang gila sama sekali tidak ada eh, beban syariat sama sekali pada pada dirinya. Kemudian diantara sebab yang menjadikan ya seseorang mendapatkan keringanan adalah keadaan yang genting, keadaan yang genting dan tidak biasa. Ya ini juga bisa mendatangkan keringanan. <tuh> Makanya syariat Islam ya memberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk sholat sebisanya dalam keadaan apapun ketika keadaan genting ya sedang perang misalnya dia bisa sholat dalam keadaan berlari <tuh> dia bisa sholat dalam keadaan di atas tunggangannya dia bisa sholat dalam keadaan dia bertiarap karena keadaan keadaan genting tersebut ya keadaan keadaan genting yang seperti ini ya bisa E, mendatangkan e, kemudahan Bisa mendatangkan keringanan Misalnya lagi contoh dalam masalah ini Adalah ketika seseorang sedang kelaparan Tidak mendapati Apapun di depannya kecuali bangkai Maka orang tersebut dibolehkan Untuk memakan bangkai tersebut Misalnya seseorang tidak <tuh> Dia kelaparan Dan sangat haus sekali Temannya tidak membawa Minuman kecuali minuman khamer Maka dia boleh meminum kumar ketika itu untuk menghilangkan dahaganya yang akan membahayakan jiwanya ketika itu, ya ini keadaan yang genting-genting seperti ini ya bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian yang kesembilan yang bisa mendatangkan uh, kemudahan bagi seseorang adalah ketidak sengajaan, tidak sengaja ini bisa mendatangkan <tuh> uh, kemudahan ya, misalnya tidak sengaja uh, tidak sengaja tersingkap e, auratnya ketika sholat. Dia, dia melakukannya tapi melakukannya dengan tidak sengaja. Maka e, tindakan yang seperti ini ya tidak mendatangkan dosa bagi dia dan sholatnya tetap tetap sah ya. Misalnya tidak sengaja <tuh> e, tidak sengaja merontokkan rambutnya, ya. Jadi misalnya dia sedang ehrom menggaruk-garuk. Dia sengaja menggaruknya tapi tidak sengaja merontokkan rambutnya ya. Orang yang seperti ini ya e, diberikan keringanan ya. Dia tidak ada e, apa? tidak dianggap melakukan pantangan ihram ya. Misalnya orang tidak sengaja ya melakukan sesuatu yang menjadikan kukunya ya e, terpotong. Kukunya terpotong sebagian. Dia dia tidak sengaja melakukan sesuatu, misalnya dia sedang mengiris e, benda kemudian tiba-tiba kukunya terpotong dan dia sedang dalam keadaan ihram ya ini ketidaksengajaan mendatangkan e, keringanan dalam dalam e, syariat <tuh> misalnya lagi gerakan-gerakan di dalam salat dia tidak sengaja misalnya kaget atau bagaimana akhirnya dia melakukan gerakan yang banyak tapi dia tidak sengaja melakukan hal tersebut tidak dia inginkan maka orang yang demikian ya e, diberikan keringanan di dalam di dalam e, syariat ya demikian ya banyak hal-hal yang bisa mendatangkan keringanan dan kemudahan dalam syariat e, dan ini semuanya menunjukkan bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang memberikan kemudahan kepada umatnya ya dan syariat Islam adalah syariat yang dipenuhi dengan rahmat Allah subhanahuwataala ya sehingga e, kita dapati banyak hal yang memang e, mendatangkan kemudahan bagi e, kita semuanya. E, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini dan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kami angkat sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya Anda bisa mengobrol secara langsung di 0218236543 ataupun bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 819896543. Nah, Ustaz kita yang melalui pesan singkat terlebih Ustaz mohon dijelaskan saat Tadi saya menyampaikan kalau seandainya ada najis dan dia baru ingat setelah selesai saya sholat itu diperbolehkan. Bagaimana kalau seandainya dia ingat di tengah sholatnya saat? Apakah dia melanjutkan sholatnya atau membatalkan? membatalkan? Mana yang lebih baik? Membatalkan. Dia memutus, memutus hmm. sholatnya selama dia tidak mampu untuk uh, uh, melepaskannya. Hmm. Kalau misalnya najis tersebut di baju, ya jelas ya tidak bisa dia melepaskannya karena kalau dia lepaskan Maka e, aurat dia akan akan terbuka dan sholatnya akan terganggu, ya. Maka kalau keadaannya demikian, ya maka dia harus memutus sholatnya, membatalkan untuk mengganti bajunya dengan e, baju yang bersih dan setelah itu dia mengulangi sholatnya dari awal, ya. Berbeda kalau misalnya bisa dihilangkan, misalnya peci, ya peci dia ingat pecinya terkena najis tadi maka dia bisa menghilangkan pecinya, bisa dia bisa melepas pecinya. ketika itu dia lepas pecinya, dia taruh di bawah, kemudian meneruskan solatnya. sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi melepas sandalnya di tengah-tengah solatnya, ya selama dia bisa melepasnya, maka solatnya tidak dia harus melepas ketika itu dan dia boleh meneruskan solatnya, solatnya tetap sah. tapi kalau dia tidak bisa melepasnya, ya karena misalnya itu menutupi auratnya ya atau tidak menutupi auratnya tapi kalau dia eh, lepas maka harus melepas semuanya maka hal yang seperti ini ya dia ingat ketika dalam sholatnya Dia harus memutus sholatnya membatalkan sholatnya menggantinya dengan pakaian yang bersih kemudian setelah itu sholat ya izah kalau karen sebar kalau fikusat kembali pertanyaan melalui pesan singkat ustadz tadi saya menjelaskan tentang uh, telah kafirnya seseorang yang mencela para nabi. Seth. Bagaimana dengan orang yang dia tidak menjelaskan dia tidak mencela para nabi, tapi ungkapan pernyataannya saking mencela para nabi. Seth. Contohnya misalnya dia menyebut nabi Musa sebagai premannya para nabi, ataupun misalnya nabi Musa itu adalah uh, sebagai parkernya atau seperti nabi Daud juga dikatakan sebagai vokalis e, mm. para nabi gitu Ustaz mm. yang mengadakan konser single gitu. Itu apakah termasuk dalam pencelaan para nabi mm. e, dan bagaimana hukumnya? Kata misalnya orang ini juga tidak mengatakan saya tidak berniat mencelanya Ustaz. Mm. Nah itu bagaimana Ustaz? Eh, kata-kata yang sudah jelas ya dalam pemahaman masyarakat umum ya bahwa itu celaan ya. Eh maka kata-kata yang seperti ini ya kita hukumi sebagai kata-kata yang kufur ya tapi bukan berarti orang yang mengatakannya langsung kita kafirkan ya jadi eh, kita harus membedakan antara eh, mengkafirkan perbuatan atau mengkafirkan ucapan dengan mengkafirkan orangnya kata-kata celaan ya jelas ya itu merupakan kekafiran ya tapi belum tentu orang yang mengucapkannya menjadi menjadi kafir ya karena kadang-kadang memang orang tidak eh, menyangka hal tersebut eh, akan difahami sebagai celahan ya mungkin keceplosan ya mengatakan sesuatu sehingga kata-kata <tuh> tersebut ya eh, yang menurut dia bukan celahan tapi di eh, pemahaman masyarakat umum itu adalah adalah celahan ya maka eh, kita katakan kata-kata kata-kata tersebut seperti misalnya premannya nabi nabi Musa adalah premannya nabi ini adalah kata-kata celaan ya ini kata-kata yang merendahkan e, seorang nabi ya derajat nabi adalah derajat yang sangat tinggi tidak ada yang lebih tinggi dari kenabian raja pun ya di bawah kenabian ya presiden di bawah kenabian ya orang yang termulia di dunia ini ya selain nabi lebih mulia nabi daripada dia ya ini kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan kata-kata ya kita harus sangat sopan ya apabila ada orang lain yang mengatakan kepada kita ayahmu itu premannya jamaah masjid ayahmu itu premannya jamaah masjid bagaimana anggapan kita kita akan mengatakan orang ini kok tidak sopan sekali hmm. ya ini padahal hanya uh, ilustrasi ayah saja ya. hmm. ayah ayah kita ya ayah orang biasa, ya apalagi dengan eh, para nabi yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Nabi Musa yang merupakan ulul Azmi. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak kisahnya diulang-ulang di dalam Al Qur'an. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak sebanyak Nabi Musa diulangnya. Kata-kata ya. Nabi Musa, nama Musa di dalam Al Qur'an sangat banyak. Tidak hanya namanya, kisahnya juga diulang-ulang terus di dalam Al Qur'an, ya dan nabi yang terbanyak ya pengikutnya setelah nabi Muhammad siapa nabi Musa alaihissalam ya sehingga nabi yang kemuliaannya Demikiannya tidak pantas ya sangat tidak pantas sekali mengucapkan kata-kata itu untuk untuk beliau ya begitu pula nabi Dawud ya kata-kata vokalis kata-kata yang tidak pantas ya ini tidak tidak bisa sangat tidak pantas untuk di E, terapkan kepada para nabi ya hmm. jangan sampai kata-kata e, yang demikian ya e, kita e, gunakan untuk e, para nabi hmm. ya walaupun misalnya ya kalaupun misalnya hal itu ya bukan hinaan hmm. tetap saja tidak pantas hmm. tetap saja tidak tidak pantas hmm. dan e, sayangnya ya sayangnya dia beralasan bahwa saya sebenarnya ingin menyampaikan uh, sesuatu sesuai dengan bahasa kaum saya. <tuh> <Yeah>. Ini <tuh> Kemudian uh, berdalil dengan ayat di dalam hmm. Al-Qur'an bilisani qaumihi liyubayyin lahum. Hmm. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyin lahum. Hmm. Kami tidaklah utus uh, seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Iya. Hmm. Yeah. Maksudnya di sini bukan lisan kaumnya, maksudnya dengan bahasa gaulnya, mm -hmm. ya bukan. Lisan kaumnya maksudnya di sini adalah bahasa kaumnya yang bisa dipahami oleh mereka. Mm -hmm. Ya, apakah kita bisa membayangkan seorang nabi berkata-kata menyampaikan kebenaran dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, mm -hmm. walaupun dipahami oleh kaumnya, bisakah kita mem membayangkan hal tersebut? Mm -hmm. Apakah kita bisa membayangkan seorang nabi ya berkata dengan kata-kata yang kasar hmm. kepada kaumnya dengan maksud bahwa itu bahasa kaumnya? Hmm. Jelas ini tidak bisa masuk dalam akal kita. Hmm. Makanya tidak bisa e, seseorang berdalil dengan ayat itu untuk e, membenarkan kata-kata yang tidak sopan tersebut disematkan kepada para nabi. Hmm. Tidak. Hmm. Ya ini ini bukan. Bilisani kau hmm. bukan masalah itu, hmm. tapi masalah bahwa kata-kata itu sangat tidak sopan, hmm. ya kita harus uh, memilih kata-kata yang sangat baik untuk para para hmm. nabi. Begitu pula untuk para istri nabi Muhammad hmm. SAW, hmm. ya karena kita ketika uh, menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk para nabi itu sama saja dengan tidak menghormati mereka, hmm. ya makanya. Uh, kita harus eh, kalau diingatkan ya kalau diingatkan dan memang hal tersebut sesuatu yang salah ya lebih baik kita mengakui kesalahan hmm. dan kita rujuk hmm. kita rujuk dari kesalahan tersebut Alhamdulillah masih ada orang-orang yang hmm. mau mengingatkan ya hmm. kalau saja tidak ada yang mau mengingatkan dia dia meninggal hmm. dalam keadaan melakukan keburukan tersebut siapa yang rugi hmm. dirinya sendiri salallahu assalamualafiyyah hmm. ya tapi alhamdulillah masih banyak ya ustaz-ustaz yang mengingatkan sehingga lebih baik rujuk kepada uh, kebaikan ya. Hmm. Uh, Arruju al ila alhaq khairun min at-tamadi fi ya. Uh, kembali kepada kebenaran hmm. itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan ya. Wallahu a'lam. Nam, jazakallahu khairam. Ma mungkin mengenai tentang bagaimanakah hukumnya bagi seseorang yang mungkin tadi saat ya Apakah sama mencela Para nabi sama Apakah sama mencela istri nabi dengan mencela Para nabi hukumnya apakah Dia sama atau berbeda Dan bagaimana menghukumi orang yang seperti ini Para ulama dalam masalah mencela istri Atau mencela sahabat. Para sahabat ada khilaf ya. Tapi hmm. yang kuat adalah pendapat Yang mengatakan bahwa pencelaan tersebut Merupakan tindakan Kekufuran hmm. Tindakan kekufuran yang bisa mengkafirkan seseorang mengeluarkan seseorang dari Islam ya tapi yang harus difahami tadi ya, bahwa sesuatu yang bisa mengkafirkan seseorang bukan berarti orang yang melakukannya harus serta-merta kafir karena kita harus membedakan antara menghukumi suatu perbuatan dengan menghukumi seseorang ya bisa saja orang melakukan eh, sesuatu yang Menjadikan dia kafir, tapi dia tidak kafir Karena adanya Penghalang untuk mengkafirkan dia Misalnya ketidaktahuan ya Misalnya ketidaksengajaan Di dalam sebuah hadis disebutkan Ada seorang yang Sangat senang sekali ketika mendapatkan Hewan Tunggangannya yang tadinya lari dan membawa Makanan minuman Kemudian dia mengatakan Ya Rab Anta abdi wa ana rabbuk Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Tapi karena ketidaksengajaan, ya. Kata-kata ini kufur. Kita katakan kata-kata itu kufur, tapi orangnya tidak kafir. Karena apa? Karena dia mengucapkannya dengan ketidaksengajaan. Begitu pula orang yang lupa, begitu pula orang yang yang tidak tahu, ya. Seperti ya kata-kata premannya nabi, ya. dia memang dari sisi dia ingin menggunakan bahasa gaul, lihat. Ya. Untuk e, agar lebih keren misalnya hmm. Dari sisi itu memang e, ada celah untuk tidak mengkafirkan orangnya hmm. Tapi dari, dari sisi perkataannya memang perkataan itu kafir hmm. Ya karena mencela ini merendahkan derajat kenabian ya. hmm. Tapi orang yang mengatakannya tersebut ya memang ada celah untuk tetap e, e, mengatakan bahwa dia tidak kafir Ya karena memang masih ada kesamaran di sana ya hmm apalagi orang tersebut ya tidak memang sama sekali insyaallah ya kita husnudzan kepada dia bahwa dia uh, tidak bermaksud demikian ya hmm. maka orang yang demikian ketika diingatkan ya harusnya memang uh, kembali kepada uh, yang benar ya kembali kepada kebenaran dan mengakui kesalahannya hmm. ya Nasib. Berbeza dengan para nabi. Kalau mencela para nabi, jelas ya itu kekufuran. Adapun mencela para sah uh, seorang sahabat ya. Kalau mencela sahabat semuanya, maka ini kekafiran. Tapi mencela sebagian sahabat ya. Misalnya mencela sahabat yang yang uh, uh, melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Ada misalnya demikian ya. Mencela sahabat yang Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW maka ini ada khilaf diantara para ulama. Hmm. Ya. Namun pendapat yang kuat tetap ya hal tersebut merupakan tindakan yang bisa menjadikan seseorang kufur. Subhanallah alam. Nam saja kalau kita berakal awef, ustadz atas jawabannya Ustaz kembali kami ke, angket tanyaan pesan singkat Ustaz dari pendengar kita Ustaz bagaimanakah dengan uh, orang yang safar, safar saat di hari Jumat dan dia melaksanakan salat Jumat. Apakah dia boleh mengqasar salat asarnya dan menariknya di saat Jumat setelah salat Jumat dan bagaimana dengan kosor di waktu haji Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Dalam masalah menjamak salat Jumat ah dengan salat Asar ya. Para ulama khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang tidak membolehkan karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut ya ada yang membolehkan karena berdalil dengan dalil umum ya berdalil dengan dalil umum sebagaimana zuhur di hari lain ya bisa sebagaimana asar di hari lain bisa dimajukan ke zuhur begitu pula asar di hari Jumat bisa dimajukan ke waktu zuhur ya adapun <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah menjama itu karena memang Rasulullah tidak pernah sholat Jumat ketika safar tidak pernah sholat Jum'ah ketika sabar Karena memang apa, di zaman dahulu hmm. Masyarakat itu sangat sedikit hmm. ya. Manusia itu sedikit di zaman Nabi Muhammad S.A.W Dan masjid juga sangat sedikit di zaman itu Jadi jalan-jalan ya Ketika itu ya Sangat sedikit orang yang e, Berjamaah Di masjid yang di jalan, yang di tengah-tengah jalan hmm. ya. Masjid yang untuk e, Sholat Jum'ah itu Masjid jame Dan ini sangat sedikit hmm. di zaman itu ya Misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW masih jamennya adalah masjid Nabawi saja. Padahal ada orang yang dari Kuba, ada orang yang dari masjid Kiplaten, ya, ada orang yang di tempat-tempat jauh, ya. Mereka berkumpul di masjid Nabawi. Sangat sedikit masjid yang dibuat untuk sholat Jum'ah, sehingga orang-orang yang safar tidak akan mudah mendapatkan apa masjid sholat Jum'ah di tengah-tengah perjalanannya, ya. Sehingga dengan demikian Rasulullah SAW akhirnya tidak pernah di masa hidupnya sholat jum'ah digabung dengan sholat asar Apalagi orang yang safar itu memang tidak diwajibkan sholat jum'ah Tidak diwajibkan sholat jum'ah Dan Rasulullah SAW tidak mungkin menjadi makmum Tidak mungkin Rasulullah SAW kemudian mampir ke masjid menjadi makmum Tidak mungkin Dan ketika Rasulullah SAW menjadi imam akan sholat zuhur karena beliau sedang safar sehingga e, e, tidak pernahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalat Jum'ah di waktu itu karena sebab-sebab tertentu hmm. ya e, sehingga yang lebih kuat adalah dari dari, dari sisi ini ya, hmm. adalah pendapat e, jumhur ulama yang mengatakan bolehnya hmm. e, menjamak e, sholat asar dengan sholat Jum'ah kalau dia terlanjur sholat Jum'ah hmm. kalau dikatakan mana yang lebih afdal Ustaz Salat jum'ah mengikuti jama'ah mereka Ataukah eh, Salat duhur Sendiri kemudian menjama'ah dengan salat asal Kita katakan yang lebih afdal Adalah salat duhur Tidak usah ikut jama'ah Salat duhur, eh salat jum'ah Kita tetap meneruskan safarnya Kemudian setelah mereka Ya kaum muslimin selesai Salat jum'ah, kita Dan ke mampir. masjid Membuat jama'ah sendiri Salat duhur qasar, salat asal qasar Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu maka tetap dibolehkan untuk menjamanya dengan sholat asar karena apa karena sebenarnya yang berubah sekarang adalah sholat asarnya bukan sholat bukan sholat duhurnya yang sekarang menjadi sholat jumat Jum yang berubah sholat asarnya sholat asarnya dimasukkan ke diajukan ke sholat duhur dan ini sama saja antara jumat dengan yang lainnya antara jumat dengan yang lainnya sama saja ketika hari sabtu boleh mengajukan sholat asarnya ke waktu zuhur Begitu pula di hari Jum'ah Boleh mengajukan suat asamnya ke, ke waktu zuhur Wallahu Wallahu'alam Untuk qasar haji juga sama saatnya mungkin seperti itu Yang qasar haji Yang qasar haji selama dia uh, Musafir ya. Orang yang haji musafir mm -hmm. ya. Orang masyarakat Arab pun Mengatakan orang yang haji tersebut musafir Maka dibolehkan untuk mengqasar Bahkan itu yang disunnahkan Itu yang menjadi lebih afdal bagi mereka. Naam. Ya. Jazakallahu khairan jazbarakallahu fi kasrata jabatan Bapak Muhammad. Kata Islam azanni Allahu wayyakum, wizzakbar. kami akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, saya dari Riau, Pak Ustaz. Iya, silakan, Pak. Dengan ya, apa sih, Pak? Maaf, Pak. Nama saya Damiri Pak Jamiri, baik Pak Jamiri mohon maaf mungkin sholat televisinya dimatikan saja Pak Cukup menyimak lewat telepon agar Bapak tidak terlalu bingung dan tidak feedback okay. juga di studio kami Terima kasih atas perhatiannya Pak Oke, okay. terima ya. kasih okay. uh, Saya ingin tanya Pak Ustadz hmm? istri saya kan sudah penyakit stroke selama 5 tahun hmm? Kemudian Dia kan selalu sholatnya itu kan pakai pembes itu yeah. tidak hmm. Bisa mengambil sendiri, mengambil uduk sendiri, tidak bisa hmm. Tapi dia cuma bisa ya kadang-kadang pas masuk zuhur orang nggak ada di rumah kadang-kadang nggak -kadang abah dia memakai pempesnya yang sudah kena najis. najis. Bagaimana itu pak Ustad? Baik itu saja pak. Terima kasih pertanyaan pak. Pak ah, Jami'ri. Ya, okay. Terima, Terima kasih sudah. pak. Ya, ya. silakan Ustad. Uh, kalau misalnya keadaannya demikian ya dia tidak bisa uh, menunggu orang yang uh, membantunya. Maka dibolehkan bagi dia untuk mengakhirkan sholatnya saja dulu hmm. Mengakhirkan misalnya sholat duhur ya. hmm. Tidak ada yang membantunya kecuali masuk waktu asar ya e, Dan masih ada najis seperti itu Maka e, dibolehkan bagi dia untuk menjamaknya Apabila dia memperkirakan waktu asar nanti ada yang membantunya hmm. e, Ini yang dilakukan Ketika sampai asar ternyata belum nah, ada yang orang bantu. yang membantunya lagi hmm. Maka sholat hmm. Sesuai dengan keadaan tersebut Tidak masalah Hmm. Kalau misalnya dikhawatirkan masuk waktu maghrib tidak ada yang membantunya Dan dia harus uh, dan kalau nanti uh, menunggunya lagi takut ditakutkan habis akan laku. habis waktu hmm. asarnya Maka dia sholat dalam keadaannya hmm. Walaupun tidak ada yang membutuhkannya hmm. Walaupun tidak ada yang membutuhkannya maka dia uh, sholat Sholat sebagaimana adanya. Kalau ada tayamum ada e, pasir misalnya, hmm. maka bisa dia dia melakukan tayamum. Kalau tidak ada, hmm. bagaimana? Tetap sholat. Dan dia tidak bisa e, pergi kemana-mana. Hmm. Ya sholat sebagaimana keadaan dia. Hmm. dia. Tanpa wudu tanpa tayamum hmm. dia sholat pada waktunya. Berarti dia harus sholat duhur. Hmm. Kemudian setelah itu sholat sholat asar ya. Dia menjamak takhir. Ya, tepat set. Disek akhiran set barakallahu fiikum Ustaz Athan ah, Jaman dan Ustaz Demeklan jawaban telah disampaikan oleh Ustaz untuk Pak Jamiri dan itu merupakan pertanyaan terakhir saat di pertemuan kita pagi hari ini sebelum kami akhiri kami persilakan untuk menyampaikan kata penutup Ustaz sekarang. Alhamdulillah ya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semuanya ya, kita, dalam kajian kali ini sehingga kita bisa sampai akhir kajian dan kesimpulan kajian kita pada kesempatan kali ini bahwa syariat Islam ya memberikan keringanan dan menjelaskan kepada kita sebab-sebab ya yang mendatangkan keringanan bagi kita ya dan para ulama alhamdulillah ya rahimahumullahu jami'an jazahumullahu khair telah menyampaikan kepada kita ya apa saja sebab-sebab yang ditunjukkan oleh syariat yang bisa mendatangkan keringanan-keringanan tersebut dan alhamdulillah kita tadi sudah menyebutkan sembilan ya sebab-sebab yang menjadikan uh, kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari bersama pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan bermanfaat dengan ilmu tersebut ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah uh, ilmu dan amal uh, kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi, wa bi ihsanin la yamidin, walhamdulillahi rabbil alamin